Mitra bisnis, pembaca kompas komplain tentang PLN yang listriknya tidak stabil sehingga merusak alat elektronik miliknya. Dia berkata kalau konsumen telat bayar tagihan, dikenakan denda dan listrik diputus. Tapi kalau PLN servisnya tidak memuaskan, apa bisa dikenakan sanksi? Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Stefanus Ridwan. Pak Stefanus, apa komentar Anda soal ini? Saya kira kalau soal restripsi yang jadi masalah buat pusat-pusat belajar sebenarnya bukan ketidakstabilan jangan atau apa. Tapi saya kira yang pertama adalah pasokan yang di kabupaten itu sulit sekali dipenuhi oleh PLN sebab jaringannya tidak sampai walaupun itu di kota seperti Jakarta. Kemudian kalau pemadaman, ya memang biasanya terjadi pemadaman kalau terjadi misalnya ada masalah dengan gadu induk atau apa. Saya kira sebenarnya mestinya lebih baik, mungkin lebih jarang lah terjadi pemadaman dan lain-lain. Tapi kalau menurut saya sekarang ini mungkin terjadi itu sebab di beberapa tempat tidak merata mungkin soal distribusi listriknya. Hingga ada yang bebannya kelebihan, ada yang kekurangan. Sehingga itu juga jadi masalah. Tapi kalau kota Jakarta tidak terjadi apa-apa, mungkin di kota-kota lain, kota-kota kecil yang mungkin lebih mendapatkan ya. Lalu bagaimana Bapak menilai pelayanan PLN sendiri terhadap sektor industri? Pelayanannya sih sementara ini menurut kami cukup bagus, sangat responsif lah kalau kita ada masalah segala macam kita komplain, sangat responsif sebenarnya. Cuman memang ada beberapa kebijakan yang terang harga, bayar untuk usaha belanja kan itu kan sebenarnya untuk UMKM banyak di situ. Padahal kita dikenakan biaya yang sama dengan hotel, dengan kantoran yang jelas-jelas bahwa di situ kan pengusaha-pengusaha besar ada di sana. kadang kalau mal kan UMKM yang bayar kebanyakan, dan akhirnya bebannya ke konsumen. Sedangkan industri sendiri pun kita jauh lebih mahal, gitu. Yang masalahnya itu kalau udah mulai katanya ini polisi, nah itu yang repot menurut saya. Seperti harga, itu kan udah polisi dari atas lah, dari Menteri SDM, dari DPR. Padahal kan sebenarnya kita tahu semua bahwa itu sangat tidak fair, gitu. Banyak opini berkembang yang menyatakan sebaiknya listrik dikelola oleh swasta saja. Bagaimana menurut anda, Pak? Saya kira boleh-boleh aja kalau saya kira swasta lebih bisa mengelola, tapi jangan sampai swasta itu hanya menciptakan keuntungannya. Ada juga repot juga kita kan. Lalu pembenahan harus dimulai dari mana Pak terkait masalah listrik ini? Saya kira itu nyangkut banyak hal ya. Saya kira bukan hanya membangun pembangkit energi listrik, ternyata yang mesti dipikirkan adalah suplainya di mana. Apakah PLN juga mendapat pasokan gasnya bisa tetap? Kadang-kadang ini jual PLN juga sulit mendapatkan itu kan. Yang ya, menemukan gubernur baru ini bisa melihat mana yang lemah, itu bisa didorong supaya jadi baik. Demikian Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Stefanus Ridwan. Saya Mandariska.